yang tampil dari jajaran artis bagian Jawa Timur yang selalu bersama kibar dan kiprahnya Palada yang datang dari Mojosari Mojokerto kenapa yang Sebro dan kayaknya setelah Anda ini bakal di di yeah. kembali bersama-sama dengan Palada yuk coba kita berikan tepuk tangan kalau bulan-bulan kemarin salah satu stasiun televisi di Channel 8 Channel tampil bersama Palada Super Dangdut Jawa Timur bersama Palada Super Danudnya Indonesia Lilin Sapa? Lilin Herlina udah tahu semuanya ya coba kita goyang kembali Lilin Herlina bersama Palada Terima kasih ya Jombang. Mas okay, Bruti terima kasih Udah namun